Baik, saudara-saudara penonton yang berbahagia, pasukan joget tercinta, segera kita hadirkan gesar dari Bajuangi, Dian Radhi untuk Anda. Woo. Ya, tolong dikasih jalan si Dian saudara-saudara. Si cantik dari Bajuangi yang banyak sekali menelurkan album barunya. Ada 2-3 album baru yang ditelurkan oleh si cantik asal baju lagi, Dian Raji. Baik, selamat malam semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah semuanya. Jumpa lagi dengan Dian di sini. Tahun lalu udah ngisi. Kirain udah bos sama Dian, ternyata masih diundang lagi. Pada ulang tahun AKAS yang ke berapa? Yang ke satu Semoga tambah jaya dan tambah banyak pelanggannya. Mendengar enggak? Benar sih. Bersama Sakato, untuk lagu yang perana dari saya akan saya coba bawakan sebuah lagu album yang terbaru dari saya. Tahu nggak lagu Banyuwangi? Tahu artinya? Tahu artinya? <guluh> Sebuah lagu, deh, cawanya ketut dengan asma. Dikasih tepuk tangan dong, biar meriah. Terima kasih